Halo teman-teman, kembali ke channel Alimjoy Oke teman-teman, kali ini kita bakal baca lagi cheat story horror yang berjudul Long Horse So, yang belum tau, cipta fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain merinding bareng Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya guys Yang belum tahu Long Horse, Long Horse adalah ciptaan dari Trevor Anderson yang dibuat untuk melindungi manusia teman-teman. Dan long horse ini adalah pelindung manusia. Long horse ini bentuknya panjang seperti ular teman-teman. Namun ujung ekornya tuh tidak pernah diketahui. Jadi benar-benar panjang teman-teman. Oke, langsung aja kita baca chest terror-nya long horse. Siap merinding bareng. Oke teman-teman, kita udah ritcetway-nya. Jadi langsung aja kita baca bareng-bareng. Vino, kamu di Oke, okay. aku di rumah. Kenapa, Gabriel? Oke, okay, teman-teman di ada percakapan Vino dengan Gabriel. Oke, okay. barusan aku sampai pulang dari rumah kamu. Aku lihat monster di dekat rumahku. Monster? Iya, monsternya panjang. Oke, okay. kamu lihat di mana, Gabriel? jadi si gabriel ini ngelihat monster teman-teman aku lihat di deket pohon deket rumahku. ini lihat oke okay. oh my god jelas banget teman-teman monster yang dimaksud oleh gabriel itu adalah long horse wow benar-benar panjang teman-teman dan kepalanya itu bentuknya kuda. Itu kan. Itu kan apa? Itu long horse. Long horse maksud kamu apa, Vino? Long horse itu monster yang menjaga manusia. Itu bertanda kamu sekarang dalam bahaya. Kamu sekarang ada di mana? Setelah aku lihat monster itu, aku langsung gas mobil aku menuju rumah aku. Sekarang kamu ada di rumah? Ya, sekarang aku di dalam rumah. Kamu sama siapa di rumah? Aku sendirian. Oke, okay. jadi si Gabriel sendirian teman-teman. Emang kenapa? Kamu cek semua rumah kamu dulu deh. Emang ada apa? Cepet, kamu cek Iya, bentar-bentar, aku cek dulu Ya udah, cepet Sudah aku cek semua, tapi gak ada apa-apa Serius, udah kamu cek semuanya? Kemana keluarga kamu? Keluarga aku semua lagi liburan Aku gak ikut, karena aku sibuk kerja Jadi gak bisa meninggalkan pekerjaan aku yakin udah kamu cek semua sudah semua, kecuali kamarnya putri adik aku belum aku cek kamarnya guruan, kamu cek kamu jelasin ke aku dulu, sebenarnya ada apa kamu nyuruh aku cek semua rumahku monster itu ada sangkut pautnya, gak sama aku Oke. Okay. cepet jelasin ke aku Vino Gabriel Long itu Pelindung manusia Kalau kamu bertemu dengan long horse, Berarti Oke okay. Berarti apa Kamu sekarang Dalam bahaya Oh my god Kamu serius Serius Gak bercanda kan Vino ngapain aku bercanda nggak ada gunanya apalagi kamu sahabat aku kayak benar juga kata Vino jadi mereka ini bersahabat teman-teman ya deh aku percaya ya udah buruan kamu cek kamar adik kamu Putri iya iya Vino Oke, okay, jadi si Gabriel ngecek ya teman-teman Kamarnya adiknya yang bernama Putri Kasih tahu aku kalau ada apa-apa Vino Aku belum masuk kamar Putri Oke, okay. tapi Aku mendengar ada suara di dalam kamar Putri Wow Oh Voice note dari Gabriel teman, teman dan jelas seperti ada yang berantakin kamarnya Putri teman. -teman. Cepat kamu cek Astaga Astaga Kenapa Gabriel? Ternyata itu perampok. Homi oh teman. -teman. ada lima perampok, masuk dalam kamar putri oke okay. aku tadi sempat foto satu orang perampok oke, okay, jadi gabriel dapat foto teman-teman dan dia dapat foto atau memfotokan perampok dan ini perampoknya teman-teman seperti dia membawa senjata Oh my god Dan wajahnya ditutupi teman-teman Dan perampok itu sudah masuk Di dalam rumahnya Gabriel Melewati kamar adiknya yang putri teman-teman Yah Itu benar perampok Lari Gabriel Aku lari ke lantai atas Aku gak bisa keluar rumah Perampok itu ada di lantai bawah Vino Gimana nih? Tolong aku, Vino. Perampok itu bawa senjata tajam ya. Teman-teman, iya. -teman. Ada yang membawa senjata tajam dan pistol. Oh my god. Ada yang membawa pistol, teman-teman. Ya udah, cepat kamu sembunyi di lantai atas aku telpon polisi sekarang bertahanlah Gabriel aku takut Vino oke Gabriel mulai takut teman-teman aku takut kalau perampok itu menemukan aku aku sembunyi di bawah tempat tidur jangan takut jangan kemana-mana Polisi segera datang. Oke, jadi si Vino sudah nelpon polisi, teman-teman. Kalau Gabriel sedang dalam bahaya. Aku seperti mendengar suara Longhorns datang ke makuku. Oh. oh my god, itu voice note dari Gabriel, teman-teman. Ada suara tembakan. Jangan, aku cek bentar Aku melihat Longhorts Winno Rumahku berantakan Oke, ini foto dari Gabriel teman-teman Dan itu jelas Longhorts masuk ke dalam rumahnya Gabriel Dan rumah Gabriel benar-benar berantakan teman-teman. Ya, itu Longhors. Rumah kamu berantakan, pasti ulah perampok itu. Sekarang kamu lihat perampok itu enggak? Apa Longhors menyakiti kamu? Longhorn-nya tidak menyakiti aku. Oke, jadi Longhorn ini baik banget teman-teman melindungi -teman, si Gabriel. Oke, video dari Gabriel, teman. -teman. Oke. Oh my god. Longhorn-nya mendekat ke Gablen, teman. Asaga, kamu yakin lo harus itu tidak menyakiti kamu? Tidak, dia hanya mendekat ke arahku, lalu lo harus itu pergi. Ya sudah, kamu cek semua rumah kamu. Ya, bentar aku cek dulu. Apa kamu menemukan 5 perampok itu? Iya, okay. aku menemukan lima perampoknya Semua meninggal dunia Vino Kamu yakin? Iya, sudah aku cek satu persatu Mereka meninggal Seperti perut mereka ditusuk oleh Long Horse Mengerikan Kenapa Long Horse itu melindunginya ku? Kata kamu Long Horse itu pelindung manusia jadi benar mitos itu. Kalau Longhors benar pelindung manusia. Oke, okay. Longhors melindungi manusia yang baik, bukan manusia yang jahat. Jadi gitu. Tapi Vino, aku pernah lihat Siren Head di dekat rumah aku Siren Head iya Siren Head kamu harus lebih berhati-hati lagi iya Vino saat kejadian itulah Gabriel lebih berhati-hati lagi Gabriel sekarang percaya kalau Long Horse adalah pelindungnya akhirnya Gabriel terselamatkan teman-teman dari perampok yang berniat untuk merampok atau menyalakai si Gabriel teman-teman jadi perampok ini ingin mengambil harta dari Gabriel dan ingin mengambil nyawa atau membunuh si Gabriel teman-teman sebelum perampok ini menemukan Gabriel Long Horse datang dan masuk ke rumah si Gabriel teman-teman dan saat itulah Long Horse membunuh lima perampok ini teman-teman dan Long Horse itu pergi dari Si Gebres teman-teman. Dan Gebil menceritakan kalau dia pernah melihat Siren Head teman-teman di dekat rumahnya. So, bagaimana kelanjutannya Apakah Siren Head bakal melawan Long Horse teman-teman? Kalau kalian pengen tahu kelanjutan Chesteroror Long Horse part 2 melawan Siren Head, kalian tembusin like 3000 teman-teman. Gue bakal lanjut ke part 2-nya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe di bawah. Gue Alim. Bye.